Pitra bisnis beberapa kalangan elit dan juga sebagian rakyat menilai bangsa kita tengah mengalami kemunduran baik itu di bidang politik, ekonomi, pendidikan, hingga kebudayaan. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Kwi Kiyangi. Pak Kwi, kemarin Bapak telah mengulas tentang prakarsa Bapak dan juga beberapa elit politik untuk memperbaiki kondisi bangsa dengan membentuk organisasi bernama Pernasindo. Namun sayangnya perjuangan Pernasindo kurang bergaung. Nah saat ini kita juga melihat ada organisasi yang senada bernama Nasional Demokrat. Apa pendapat Bapak tentang hal ini? Ya, kalau saya lihat kan sampai sekarang juga tidak terlampau bergaung kan, tidak tidak bisa mempengaruhi apa-apa juga. Tapi Pak Kuik, beberapa kalangan menilai perjuangan nasional demokrat lebih mengarah pada pembentukan parpol untuk berlaga di 2014. Nah, apa pendapat Bapak? Oh, kalau itunya sih, kalau itu sih urusan duit yang punya uang ya bisa. Nah, nah kalau memang Nasional Demokrat itu ingin menjadi partai, itu kan menjadi partai yang kesekian, terus kepinggian banyaknya. Tetapi apakah akan bisa merubah? Apakah akan bisa memperbaiki kondisi yang yang diresahkan oleh semua orang? Kita berbicara dengan siapa saja, mengatakan ini gimana, ini ini bagaimana, ya semuanya resah, semuanya bertanya-tanya, tetapi ya... Tidak ada yang berdaya. Baik, Pak Gwik. Menurut beberapa kalangan yang aktif di Nasional Demokrat, apa yang mereka perjuangkan sama seperti yang telah Bapak ungkapkan kepada publik? Nah, bagaimana ini pendapat Bapak? Ya, jadi saya betul kan. Kurang lebihnya ya memang, memang begitu. Jadi bangsa ini sedang mengalami uh, kondisi... Psikologis, kondisi macam, macam seperti itu Lantas jika kita berniat untuk memperbaiki kondisi bangsa Apakah diperlukan gerakan yang besar Pak Kwi? Ya memang uh, Memang saya tidak mengatakan perlu atau tidak uh, Kenyataannya Kenyataannya kalau sudah seperti ini um, Kenyataan sejarah ya Itu memang ada ada uh, gerakan yang besar yang yang terus merubah gitu. Merubahnya belum tentu ba lebih baik Bisa lebih hancur lagi itu Misalnya seperti apa, Pak? Seperti misalnya ketika uh, Sim Chiang Kai-shek luar biasa korumnya, lalu muncul Mao, ya. Lalu Mao akhirnya menjadi the gang war, revolusi kebudayaan yang lebih hancur-hancuran, kan. Uh, sampai sampai muncul kelompoknya tank shopping baru perlahan-lahan jadi beres dan seperti ini, gitu. Revolusi Perancis kan begitu. Setelah revolusi kan tidak serta merta beres, kacau terus lama sekali. Demikian kui kian gi, saya Dinda Natasha.